dunia bisnis ternyata perkembangan teknologi per lahan lahan menjadi semakin lama semakin hebat pertama kali Amazon keluar itu Amazon ini menjual ketika Anda beli satu buku misalkan beli buku tentang menu masakan maka dia akan merekomendasikan banyak buku masakan lainnya dan ini adalah teknologi sekian Belas tahun lalu, kuno sekali ya Dan makin lama makin maju Cara Amazon merekomendasikan buku Atau produk lain yang mungkin Anda sukai Makin lama makin maju dan makin lama makin Akurat dan semakin akurat Dan pada tahun ini 2014 ternyata Amazon sudah mempatenkan Teknologi yang dia sebut dengan Predictive Selling Jadi kalau Anda ingin beli sesuatu Amazon sudah tidak hanya jual, menjual buku saja ya Mulai dari sampo, kamera, TV, apapun Dia sudah jual sekarang ya Nah ketika Anda belum membeli Belum nge-klik ya Di depan pintu Anda Ada orang mengetuk pintu dan membuka Ternyata ada kiriman dari Amazon Barang yang menurut Amazon Anda akan sangat berterima kasih Dan sangat mau membelinya Karena Anda tinggal membayar Dengan meng-access Dengan akses uh, smartphone atau handphone Anda Atau kamera Anda Anda setuju beli Kalau Anda tidak setuju beli Dikembalikan Dan Amazon tidak akan menggunakan mencert uang Anda atau kredit card Anda sebelum Anda menyetujui pembelian ini. Nah, predictive selling Apa yang akan Anda beli sebelum Anda memilih atau mungkin tidak pernah akan Anda pilih itu dikirimkan oleh Amazon lebih dulu kepada Anda dengan harapan Anda pasti akan membelinya dengan kemungkinan besar ya ini yang menarik teknologi sudah merubah dunia cara kita melihat peta sekarang sudah melihat GPS ya kehidupan kita mengakses orang sekarang sudah bisa melakukan chat dan ketemu orangnya di depan smartphone kita semua kehidupan berubah cara kita berbisnis pun berubah kalau kita tidak berubah kita akan ditinggal oleh zaman oh. pada saat ini, real life Amazon sudah melakukan predictive selling. Memang dalam kehidupan dunia kita yang dulu ada orang yang ini loh, aku kucukan baju kamu mungkin suka, aku kasih contoh ya. Dan itu sudah terjadi 50 tahun lalu dan itu juga predictive selling. Tetapi Anda hanya bisa melakukan itu terhadap 5 atau 10 pelanggan Anda. Amazon bisa melakukan hal yang sama pada sekian puluh juta pelanggannya. Inilah teknologi yang merubah dunia. Mitra bisnis, kita harus sadar bahwa dunia semakin hari semakin berubah dan kalau kita tidak berubah kita akan ditinggal oleh zaman ini di dunia bisnis saya terlalu santosa dengan business wisdom sukses lalu untuk Anda